spesial untuk ARPAS yang ada di Korea salam kebersamaan selalu saudaraku moga moga kita goyang lagi bos Tarik dong Tiba! Mantap, terima kasih ya bos-bosku yang ganteng-ganteng sudah kasih birunya cinta.